Halo hai semuanya, masih ada saya Aryan Surya dari pagar kehidupan kali ini Masih ada di telinga kamu, masih ada di depan mata kamu ya Apa kabar kamu? Saya harap kamu dalam keadaan yang terbaiknya Sama seperti saya pun masih semangat terus ya Untuk menolong kamu, memberikan kamu mungkin inspirasi, motivasi atau mungkin sedikit petunjuk Untuk menghadapi segala masalah dalam hidup kamu berasal dari pengalaman pribadi saya Betul ya Sekali lagi saya sebutkan bahwa apa yang kamu dengar ini adalah berdasarkan pengalaman pribadi saya Jadi bukan sekedar teori omong kosong belaka asalkan kamu mau praktek Sudah siap untuk praktek? Bagus ya Kali ini kita akan berdiskusi tentang apa mas bro? Hari ini kita akan berdiskusi satu topik yang sebenarnya sudah sering saya omongkan tapi kali ini saya ingin berdiskusi mengenai topik yang satu ini lebih dalam supaya kamu pun bisa lebih mengalami keajaiban Ya, Kali ini kita akan membahas sebuah hal yang disebut dengan menyembuhkan diri dengan terapi syukur Waduh, mantep nih ya. Kenapa saya menyebutkan diri menyembuhkan diri di sini? Kalau saya mengatakan menyembuhkan diri, bukan berarti kamu harus sakit ya. Tapi menyembuhkan diri di sini saya katakan sebagai segala sesuatu hal yang mengeluarkan kamu dari masalah ya. Masalah apapun yang sedang kamu derita saat ini bisa jadi audio atau video ini adalah solusinya buat kamu ya. Jadi gini teman-teman, sebenarnya saya adalah orang yang punya hobi, salah satu hobi saya adalah membaca Ada beberapa sahabat pagar kehidupan yang secara gak langsung ingin sekali saya untuk membahas salah satu buku yang bernama The Secret Nah, kali ini kita akan membahas salah satu hal yang berhubungan dengan buku The Secret Tapi buku The Secret yang saya akan bahas kali ini adalah buku The Secret yang paling baru, bukan yang lama Yaitu The Secret yang judulnya Magic Ya Nah buat kamu yang mungkin pernah punya buku The Secret Magic, kamu bisa sambil ambil bukunya sambil kamu dengerin suara saya untuk membahas buku tersebut. Nah bagi kamu yang belum punya pun tidak apa-apa, fokus aja ke suara saya, anggap saja saya bercerita pengalaman saya membaca buku itu dan memberikan testimoni hasilnya seperti apa sih. Jadi buku itu teman-teman intinya satu buku ini dikarang oleh orang Australia kalau tidak salah namanya Ronda Bryan Ronda Bryan ini mengarang buku ini mengarang satu buku ini isinya tentang hal yang disebut dengan bersyukur ya kamu percaya atau enggak teman-teman orang-orang Barat yang mereka tidak beragama ya mereka sekuler mereka percaya atau enggak mereka berbondong-bondong mulai melakukan segala hal yang berhubungan dengan spiritual. Salah satunya adalah bersyukur Ya Kalau kamu muslim Seorang muslim itu dalam Quran udah sering kali dikatakan bahwa syukur itu akan memberikan dampak kamu diberikan lebih nikmatnya oleh Tuhan Ya kan Nah sayangnya teman-teman Banyak teman-teman saya juga apapun agamanya mereka justru lebih kalah dibandingkan orang sekuler Yang mempraktekan buku ini Ya Jadi buku The Magic ini intinya Mengatakan bahwa banyak keajaiban yang bisa kamu undang hanya dengan melakukan terapi syukur Nah sekarang seperti biasa saya akan langsung aja tanpa basa-basi menjelaskan sebuah teori atau penjelasan Tapi sekarang saya paksa kamu untuk juga langsung praktek Betul Saya akan langsung memaksa kamu untuk praktek saat ini juga sambil kamu mendengarkan apa yang saya katakan mengenai keajaiban bersyukur ini jadi begini teman-teman, dalam hidup ini semua hal itu mengeluarkan energi. Betul, energi. Mungkin kalau kamu saya katakan energi, kamu bingung. Kita ganti energi dengan getaran. ya. Kalau kamu marah, kamu mengeluarkan getaran atau vibrasi yang membuat orang lain mungkin jadi takut atau mungkin nangis. Sekarang bagi kamu. Sekarang, kamu ingat Kapan terakhir kali kamu dimarahin sama orang tua Terus kamu nangis, coba ingat Kapan terakhir kali kamu pernah dimarahin orang tua Sampai kamu nangis Kapan terakhir kali kamu dimarahin guru Sampai kamu takut, pernah gak? Coba ingat-ingat lagi ya Nah, kalau kamu pernah kamu menjadi takut, kamu menjadi nangis Bukan karena guru itu punya kekuatan magis Tapi ketika dia marah, ketika beliau-beliau itu marah Mereka mengeluarkan vibrasi Yang membuat kamu secara tidak sadar jadi takut Itu namanya getaran vibrasi Nah syukur teman-teman Syukur itu juga memiliki getaran vibrasi Yang keluar ketika kamu bersyukur Nah alam semesta ini dengan izin Tuhan akan bereaksi sesuai dengan apa yang kamu keluarkan dalam bentuk vibrasi Kamu orang yang suka ngeluh Sama alam semesta dengan izin Tuhan dibalikin segala sesuatu hal yang berhubungan dengan kesialan Tetapi kalau kamu suka bersyukur di sini hebatnya Kamu akan mengeluarkan energi yang positif Dan energi yang positif ini dengan izin Tuhan oleh semesta alam Dikembalikan lagi kepada kamu dalam bentuk yang lebih nikmat Dibandingkan yang kamu syukuri Itu rahasianya Ya, Nah sekarang Saya akan langsung menyuruh kamu praktek Saya tahu bahwa yang namanya bersyukur itu Tidak semudah membalikan telapak tangan Saya tahu dan saya paham betul Ya, Bersyukur itu tidak sekedar mengucapkan Terima kasih makanannya enak Bukan, itu bukan bersyukur Tetapi bersyukur itu harus dalam keluar dari hati Sekali lagi, harus dalam keluar dari hati Contohnya kayak gimana mas bro, contohnya gini Kamu lagi butuh duit 100 ribu Tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan Kamu dikasih sama bos kamu uang jajan 200 ribu Rasanya gimana, seneng gak? Senengnya kamu ketika dapat uang 200 ribu Di saat kamu bener-bener butuh duit Itu keluar dari hati kan Nah itu yang disebut syukur keluar dari hati Itu yang membedakan antara syukur yang real atau beneran Sama syukur yang sekedar basa-basi. Nah terus gimana mas bro caranya saya bisa syukur beneran alias syukur yang bukan basa-basi? Caranya gini, kamu setiap kali bersyukur, tolong jawab pertanyaan dari dua pertanyaan Yaitu pertanyaan yang pertama adalah apa yang kamu syukuri Dan pertanyaan yang kedua adalah jawaban dari pertanyaan kenapa kamu syukuri hal tersebut Sekali lagi ya kalau kamu ingin bersyukur secara mendalam jawablah pertanyaan dari dua pertanyaan berikut ini pertanyaan nomor satu, apa yang kamu syukuri dan pertanyaan nomor dua adalah, kenapa kamu mensyukuri hal tersebut kita praktekkan, oke okay? sekarang saya minta tolong kamu pikirkan hal yang hari ini terjadi yang bisa kamu syukuri saya tahu itu susah, tapi praktekkan bersama saya, oke okay? sekarang gini, contohnya ceritanya kamu sekarang sehat kita ambil contoh dari sehat ya caranya sederhana sekarang kamu pejamkan mata kamu pejamkan mata kamu pegang badan kamu di bagian dada kamu katakan kepada diri kamu saya bersyukur karena saya sehat karena ketika saya sehat saya bisa merasakan semua nikmat Tuhan dengan jauh lebih nikmat jauh lebih lega dan jauh lebih damai rasanya ketika saya sehat terima kasih badan saya rasanya segar ketika saya sehat terima kasih nah itu ya jadi apa yang kamu syukuri? sehat kenapa kamu mensyukuri sehat? saya tadi menyebutkan alasannya kenapa ya nah alasan kenapa ini yang bisa membuat kamu nanti syukurnya jadi terasa lebih dalam pengen praktik lagi? boleh, ayo sekarang bagi kamu yang masih punya orang tua masih punya ibu gitu ya saya ajarkan kamu bagaimana cara mensyukuri supaya kamu bisa mensyukuri bahwa ibu kamu masih hidup adalah anugerah caranya gini kamu pejamkan mata lagi sekarang kamu bayangkan wajah ibu kamu kamu katakan begini saya bersyukur dan berterima kasih karena saya masih memiliki ibu yang masih hidup dan sehat karena Ketika ibu saya masih hidup dan sehat, saya masih memiliki ibu yang saya sayangi untuk saya lihat dan saya kasihi dan saya cintai dengan sepenuh hati. Terima kasih. Gitu. Coba praktekin aja. Mulai saat ini, ketika kamu bersyukur, jawab dua pertanyaan dari pertanyaan apa dan kenapa. Ya. Apakah sesimpel itu aja, Mas Bro? Benar, sesimpel itu aja, sesederhana itu aja. Cuman itu belum komplit. Supaya jadi lebih komplit, dikasih yang amalan berikutnya yang akan saya katakan kepada kamu. Amalan itu adalah amalan terima kasih tiga kali. Waduh, ini mulai berbentuk magis. Bukan, ini bukan magis. Ini ada hubungannya sama ilmu pengetahuan. Begini, teman-teman. Ketika kamu mengatakan terima kasih, secara sadar atau enggak, ketika kamu mengatakan terima kasih aja, badan kamu tuh rasanya enak loh. Coba kamu tes deh. Kamu katakan terima kasih. Kayaknya ketika kamu mengatakan terima kasih ada perasaan sedikit plong dalam dada kamu Yang membuat kamu tahu bahwa terima kasih ini kayaknya enak nih buat dikatakan Ya itulah yang namanya kekuatan kata-kata ya. Nah ketika kamu mengucapkan terima kasih tiga kali Energi syukur yang kamu keluarkan tadi Getaran syukur yang kamu keluarkan tadi Itu akan jauh lebih dalam dan jauh lebih besar daripada sebelumnya Kita ambil contoh Praktekin Sekarang kita syukurin apa nih kita syukurin komputer kamu deh. Kamu kan dengerin saya pasti kalau nggak di komputer, di gadget ya. Sekarang kamu pegang laptop kamu. Kalau bagi yang punya laptop, pegang laptop kamu. Bagi yang punya komputer, kamu pegang komputer kamu. Bagi kamu yang sekarang dengerin saya di handphone atau mungkin di gadget, pegang gadget kamu. Sambil kamu pegang gadget kamu, komputer kamu, atau laptop kamu, kamu pejamkan mata, kamu katakan ini. Saya bersyukur dan berterima kasih karena saya bisa punya laptop yang canggih seperti ini. Karena dengan adanya laptop ini, saya adalah orang yang lebih kaya daripada orang lain Jauh lebih beruntung daripada orang lain Karena saya bisa memiliki perangkat untuk bekerja sendiri Terima kasih, terima kasih, terima kasih Coba kamu katakan itu Rasakan bedanya Pasti kalau kamu mempraktekan apa yang saya katakan tadi Rasanya enaknya bukan main Ya. Dan rahasianya adalah teman-teman dengarkan baik-baik Syukur bisa mengobati segala sesuatu yang rusak saya, saya ulangi lagi ini penting ya Syukur bisa mengobati segala sesuatu yang rusak Atau mungkin hampir rusak Contohnya Kamu punya hubungan asmara yang sekarang hampir rusak Atau mungkin sudah rusak Coba kamu bayangkan Hal terbaik apa yang pernah kamu lakukan bersama pasangan kamu Dan kamu lakukan terapi syukur yang saya ajarkan tadi Bener Misalnya, kamu seorang istri, kamu seorang pacar gitu ya, pacar kamu lagi berantem sama kamu. Kamu jangan malah melo galau, dengerin lagu galau, malah tambah parah. Yang harus kamu lakukan, pikirin hal apa yang pernah kamu lakukan bersama pasangan kamu yang membuat kamu happy gitu ya. Kamu pejamkan mata, kamu pikirkan hal itu, kamu katakan. Saya bersyukur karena saya bisa pernah melakukan hal A bersama pasangan saya sebut nama Karena dengan adanya hal itu saya bisa merasa bahagia dan penuh sukacita bersama pasangan saya Terima kasih, terima kasih, terima kasih Kamu lakukan itu sesering mungkin, percaya atau enggak Hubungan kamu dengan pasangan kamu akan membaik dengan sendirinya Percaya atau enggak, praktekin yeah. Begitu juga dengan kamu yang sekarang yang sakit Sakit apapun kamu, sekarang saya minta tolong kamu praktekan ini Pegang bagian tubuh kamu yang sakit Sekarang kamu pegang bagian tubuh kamu yang sakit Mungkin sakit kepala, mungkin sakit leher, mungkin sakit perut, kamu pegang Di bagian yang sakit tersebut, kamu pejamkan mata Terus kamu bayangkan bagian tersebut Dan kamu katakan begini Saya bersyukur Karena badan saya sudah jauh lebih sehat dibandingkan sebelumnya Karena ketika badan saya jauh lebih sehat daripada sebelumnya, saya bisa merasakan nikmat Tuhan yang jauh lebih nikmat, jauh lebih bahagia, dan jauh lebih terasa nikmatnya dibandingkan sebelumnya. Saya bersyukur karena saya sudah sehat. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kamu lakukan itu. ya. Ketika kamu melakukan itu dengan benar, percaya atau enggak, kamu lakukan itu rutin badan kamu jadi lebih sehat, lebih seger, bahkan kalau kamu mensyukuri rezeki dengan cara yang saya katakan tadi, rezeki kamu pun akan datang lebih hebat, lebih besar dibandingkan sebelum kamu bersyukur, itu pasti. Nah, saya pengen, teman-teman, setelah kamu mempraktekan apa yang saya katakan ini, hidup kamu jadi lebih enteng karena seperti yang sering saya lakukan saya selalu tidak pernah memfokuskan kiblat saya ke masalah saya bilang berkali-kali, setiap orang pasti punya masalah kamu lihat orang di depan sana yang kamu gak kenal dia pasti punya masalah kamu pindah lagi lihat orang di sebelah kiri kamu yang gak kamu kenal, dia pasti punya masalah setiap orang pasti punya masalah hanya bedanya, gak semua orang berkiblat atau berpusat ke masalahnya Nah saya minta tolong kamu jangan berkiblat ke masalah kamu Berkiblatlah hanya kenikmat Tuhan yang memang sudah Tuhan kasih ke kamu Loh nanti masalah gue gak kelar dong mas bro Loh inilah seninya Kalau kamu berpusat ke masalah kamu Masalah kamu tidak akan pernah kelar Kalau kamu pusat ke hutang terus pikiran hutang kamu gak kelar-kelar kalau kamu pusatnya kebokeh, menurut kamu kebokeh terus. Yang harus kamu lakukan, jangan pusatkan ke hutang, jangan pusatkan kebokeh. Pusatkan ke hal-hal yang sudah Tuhan kasih ke kamu sekarang. Misalnya, di dompet kamu cuma ada 10 ribu. Syukuri 10 ribu itu dengan cara saya tadi. Emang nanti jadi nambah duitnya? Nambah, percaya atau enggak? Coba aja praktekin ya sebutin nominalnya berapa yang kamu punya kamu syukuri dengan cara saya tadi sambil dipegang sambil merem sampai benar-benar kamu terima kasih ya ketika kamu melakukan itu rutin tuh duit nambah dengan sendirinya ajaib bener itu udah dipraktekin kok ya praktekin aja coba aja tes dulu ya jadi saya mengajarkan kamu tolong jangan berpusat ke masalah kamu berkiblatlah berpusatlah ke hal-hal yang memang sudah Tuhan kasih ke kamu Ketika kamu hanya berpusat atau berkiblat ke hal-hal yang berupa berkah dari Tuhan yang sudah ada pada hidup kamu, percaya atau enggak, masalah kamu beres dengan sendirinya. Itu yang saya praktekin. Ah masa masalah beres dengan sendirinya mas bro bohong, leh gak percaya. Kalau kamu fokus ke berkah Tuhan yang sudah ada dalam hidup kamu Kamu kan bersyukur terus nih Ketika kamu bersyukur terus Sama Tuhan tuh diberikan sesuatu hal yang lebih hebat Lebih nikmat daripada yang kamu syukuri Otomatis masalah kamu kelar Percaya atau enggak Cobain aja dulu Cobain dulu ya Coba mulai saat ini Jangan fokus ke masalah kamu Fokuslah ke hal-hal yang berupa berkah Yang sudah Tuhan kasih dalam hidup kamu Lihat hasilnya pasti ada perubahan. Oke? Okay? Silakan dipraktikkan dan silakan laporkan hasilnya di bagian komentar di bagian bawah dan jangan lupa subscribe pagar kehidupan karena di sini kamu bisa mendapatkan solusi kehidupan kamu secara gratis setiap hari pastinya. Oke? Okay? Masih bareng saya Aryan Surya sahabat kamu di Pagar Kehidupan. Keep spirit, keep sharing and keep loving. Bye bye.